Wa ashadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa adil amin Wassalatu wassalamu ana ashrafil anbiya wal mursalin Wa ana alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabiahum bihsanin ilayu min din wa ba'd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 Hari ke kesepuluh bulan Dhul Hijjah Idul Adha Ketika khutbah Beliau Seusia khutbahnya mengangkat Kepalanya ke langit Maksudnya menengadah Kemudian berkata Allahumma halbalartu Allahumma halbalartu Ya Allah apakah aku sudah Menyampaikan hal ini Apakah aku sudah menyampaikan hal ini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 Nas itu teks, keterangan, ayat atau hadis yang ada tentang penyebutan arsy. Dikatakan bahwa arsy itu ada di atas. Allah berada di atas arsy tersebut seperti Surah Ghafir ayat ke 15 Allah berfirman Rafi udharojat zul arshi Allahlah yang mengangkat derajat sebagai pemilik arsh dalam toha ayat 5 al-Rahmanu an al-arsistawa Allah yang Maha Rahman Istiwa di atas aras Istiwa itu artinya tegak di atas aras Dalam hadis sahih Bukhari Dari Abu Hurairah radhiyallahu RA Nabi SAW bersabda Inna fil, jah, fil jannati mi'a daraja a'addah Allahu lil mujahidi na fi sabili kullu darajati kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard fa idza sa'altum Allah firdaus fa Ausatul jannah wa wa'alal jannah Wa fauqa arshihi ar-Rahman Wa minhu tufajiru anharul jannah Kata Nabi SAW Sesungguhnya Di dalam surga Ada seratus tingkatan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 bahawa Allah berada di tempat yang amat sangat tinggi Kedua belas Eh ke sebelas Apa yang Allah kisahkan tentang Fir'aun La'anahullah Ketika Fir'aun mendustakan Nabi Musa AS Yang menyatakan bahawa Allah itu Maha tinggi Kata Nabi Musa Allah itu maha tinggi berada di atas, di atas langit. Maka Firaun berkata, Waqala Firaunu Yahaman ibn Li Sorhan la Ali Asbab Asbab Asamawat faatthaliu ila ilahi Musa. Kata Firaun, Hey Haman, Haman itu arsiteknya di zaman Firaun.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 Mu'atilah itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah dan yang lain-lainnya Nah, Mu'tazilah dan Jahmiyah dianggap Mu'atilah karena mengingkari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 Entah sinetron Entah Kisah nyata Entah apalah Ini satu keyakinan yang keliru Itulah beberapa ayat Dan juga hadis Yang menunjukkan bahawa Allah ada di atas arsy. Selain ayat dan hadis, Ucapan-ucapan para sahabat pun Banyak yang menyatakan Allah berada di atas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 kedua ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Beliau menyatakan al-Arsy fawqa al-ma wal al-Arsy la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum Arsy berada di atas air Nanti ada penjelasan Bahawa di atas Tujuh lapisan langit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 Setiap rahasia pun amal kita Allah lihat. Allah tahu. Allah mengawasi walaupun dia berada di atas arsy. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ketiga ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya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 dengan ilmu Allah Yang menyatakan Allah yang berada Di atas ars Mengetahui bahwa Aku tidak suka terhadap pembunuhan usman. Dalam ucapan ini terkandung Penjelasan bahwa Aisyah meyakini Allah Berada di atas Ars Kempat Ibn Abbas radhiyallahu anhumat Ucapan Umar Udah, Ibnu Masud Udah, Aisyah Udah Sekarang Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Al-Kursi maudhi ul-qadamain Wal-Arasyu la yakdiru ahadun qadrah Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Sedangkan arsy tidak ada seorang pun yang mengetahui ukurannya. Saking besar Lalu Ibnu Abbas menyatakan lagi, "Innallaha khalaqana arka kana ala arsyhi qabla ayakhluqasyai'an." Sesungguhnya Allah sebelum Dia menciptakan Apapun dia ber, sudah berada di atas Ash. Sungguhnya Allah berada di atas Arus sebelum Dia menciptakan apapun. Juga ucapan Ibnu Abbas kepada Aisyah radhiallahu anha ketika Aisyah waktu itu difitnah dengan kisah Hadisul Ifki.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 tempat yang agak sepi Rombongan berangkat lagi Tandu Aisyah pun dipanggu lagi Tak ada seorang pun yang tahu bahawa tandu itu kosong Aisyah seusai Menunaikan hajatnya Mendapati tempatnya sudah kosong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 Beriman Dan mati dalam keadaan iman Itu sahabat Ada empat kriteria sahabat Sejaman Bertemu Iman Dan mati dalam keadaan Iman Salah satu saja di antara empat ini Tidak terpenuhi bukan sahabat Bumpamanya bertemu Sejaman Tapi tidak iman Abu Jahal gitu Itu bukan sahabat Atau bertemu Sejaman Iman Tapi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 kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mati dalam keadaan iman. Tapi tidak pernah bertemu. Para ulama mengkategorikan Kaisar Najasyi kepada kategori tabi'in. Ketika meninggal Kaisar Najasyi, Nabi SAW mensolatkan gaib. Solat gaib.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 Kedua Ad-Dhahha. Al Allah ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat ke-8 yang menyatakan mayakun min najwasalatsatin illahu warabihum. Tidak ada Tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempatnya. Tiga orang berbisik-bisik, Allah mendengar. Allah lah yang keempat. Ketika menafsirkan ayat ini berkata: Allahakhuafuqalarshi wa ilmuhu ma'hum ainamakanu. Allahnya berada di atas arsh, tapi ilmuNya selalu menyertai mereka di manapun mereka berada.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 Makanya Rabi'ah bin, bukan binti, bin Abi Abdurrahman. Bukan Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah, sufiah wanita yang zindiq, sesat. Tapi ini Rabi'ah, laki-laki, ahli hadis, gurunya Imam Malik. Kata Rabi'ah, ketika beliau ditanya tentang istiwa. Istiwa itu artinya tegak. Katha Rabi'ah al-istiwa'u ghayru majhulin wal kayfu ghayru maqulin wa min Allahir risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa Ketika Rabi'ah ditanya tentang istiwa apa makna istiwa di atas ars, istiwa Allah di atas ars. Kata Rabbiya, istiwa itu tidaklah majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tidak majhul berarti diketahui maknanya. Istiwa itu kan maknanya tegak. Batang pohon juga oleh Allah disebut istiwa atau tegak.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 fastawa ala Para sahabat itu ibarat tanaman-tanaman. Fazarin -tanaman. akhrajatahu yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azaruh lalu tumbuh, fastaglad lalu kuat, fastawa ala lalu tunas itu istiwa di atas pangkalnya, di atas akarnya. Istiwa itu artinya tegak.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 Imam Malik, eh, Imam Malik, gurunya Rabi'ah, muridnya Rabi'ah tadi. Kata Imam Malik, Allahu fi sana, wa ilmuhu fi kulli makanin layak luminhu Shayun. Allah berada di atas langit, tapi ilmuhnya berada di setiap tempat tak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, "Kaifa istawa? Bagaimana istiwa Allah? Bagaimana tegaknya Allah di atas langit?" Dijawab oleh Imam Malik, ma "Wal kayfu ghayru ma'kul? Wal istiwa'u minhu ghayru majhulin."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 Imam Ahlu Sunnah Beliau pernah menyatakan Allahu fawqa fawqa as 'ala 'arsyi ba'idun min khalqihi wa qudratihi wa 'ilmihi wa 'ilmuhu bikulli Ketika Imam Ahmad ditanya apakah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 dan tak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya Itu Imam Ahmad Ishaq bin Rahawaih Pernah juga ditanya Ma hadhil al-ahadith Tarawna anna Allah yang juri ila samaid dunya Kawalan na'am Rawahan siqa Anladina al yar al-ahkam Makalah yang dzilu wa yadaul arsh, kata ia tidak dapat melihat yang dzila min ghiri ayahlu minhu arsh. Kata, "Naham." Kata, "Firma kataklima" di bin Rohawi pernah ditanya, bagaimana dengan hadis-hadis ini?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 dia menjawab, hua anak arsihi kama akbar. Maknanya adalah dia berada di atas arus sebagaimana yang dia beritakan. Ada lagi orang yang berkata, leisa khalik. Inna ma'nahu istaula. Fakr a'usk ma yudri kama hada.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 jadi kalau umpamai Allah istiwa di atas arus, istiwa di sana diartikan berkuasa dengan mana ista'ula, berarti dianggap sebelum Allah menguasai arus itu Allah berebut dengan saingannya, lalu Allah menang. Dan ini pemahaman yang super keliru. Allah istiwa di atas arus begitu saja.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 boleh dikatakan Allah berada di tempat terjauh dari kita. Kita kan di bumi. Kelangit aja bagi kita amat sangat jauh. Apalagi langit kedua. Apalagi ketiga sampai ketujuh. Apalagi di atas kursi. Apalagi di atas aras. Paling tinggi, paling jauh. Dikhawatirkan keyakinan Allah berada di atas yang paling tinggi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 rahasia ataupun yang tersembunyi lihat juga dalam Al-Hadid ayat yang keempat kata Allah huwa alladhi khalaqa samawati wal fi fisittati ayam summa stawa alal arsh yaklamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhuju minha wa ma minas sama wa ma ya'ruju fiha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 Seperti Apa? Makna khusus Makna khusus Dari menyertai Adalah Menolong Menjaga Membantu Mendukung, memberi hidayah Memberi taufi Pokoknya hmm. so, yang baik-baik Menolong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 Yang Sahih lihat Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda e, bahwa Allah berfirman: "Faidah babdu kun tu samahu aladiyasmaubi wa basorahu aladiyusirubi Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan jadi pendengarannya. Yang dengannya nyala dia akan mendengar.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 Penjelasan ibarat makanan emas sudah matang Tinggal dimakan, tinggal dikunyah, tinggal di salam perlu masak dulu Tapi di awal-awal Mungkin ibu-ibu terasa berat Ketika berbicara tentang apa itu Tauhid Rububiyah Dan sifat serta penjelasannya Jangankan ya bu, jangankan ibu-ibu Yang sudah agak berumur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 penjelasan-penjelasan yang jelimet, yang gak bisa difahami dengan sekali mendengar ya. saya pernah beberapa kali daurah dengan para doa diantaranya ada seorang doktor di bidang tauhid asmaw sifat namanya Syekh Muhammad Khalifah Tamimi daurah membahas kitab risalah atad At muriyah susunan Syekhul Islam Ibn Taymi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 masalah tafsir, masalah syarah hadis, masalah akhlak, nah itu tidak akan bingung Bu. Tidak akan merasa berat, tidak akan merasa menjelemet. Kalau tauhid ya menjelemet seperti ini. Mungkin ibu-ibu pernah ngaji tauhid yang ke ustaz lain tentang asal sifat, mungkin sama juga menjelemetnya ya Bu ya.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 Kalau umpamanya tidak dipesantrenkan ke tempat yang jauh, harus sekolah di tempat dekat tapi sekolahnya enggak benar. Nah, ini saya menjawab ashabul darurain. Kita mengambil madarat yang lebih kecil. Kalau umpamanya disekolahkan di tempat dekat tapi sekolahnya enggak benar, lebih rusak, ya boleh.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 Dulunya dulunya adalah tokoh-tokoh harokah-harokah yang sekarang bermunculan Perintisnya dulu adalah ustad-ustad yang menjadi ustad salafin sini. Semuanya begitu Itu pertama Kedua Bu. Kata siapa kita tidak berpolitik Salafin berpolitik Karena politik tidak bisa lepas dari kehidupan manusia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 kepada aliansi kebangsaan itu kepada kelompok yang sesat jadi terbela mereka sehingga ya sekarang yang disorot bukan Ahmadiyahnya tapi tindak anarkisme FPI nah itu jadi cara yang perlu kita terapkan untuk beramal nahrup nahim munkar juga harus harus dengan cara yang ma'ruf sehingga Ibn Taimiyah menyatakan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 Penampilan fisik mereka kan sama dengan kita Bergamis, ngatung, berjenggok, bersorban gitu ya Akhirnya kita dipukul rata Setiap yang berpenampilan begini di, Oh itu tuh yang, yang nyerang itu yang mukulin dimonas kan gitu Kita kena getah Nah jadi sikap kita bagaimana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 lagi ngobrol-ngobrol dia di depan pintu saya lewat sebagai orang Sunda saya lewat nyebut punten sambil membungkuk tapi puntenya bahasa Arab ma'adhirah ya syek sambil membungkuk tiba-tiba punduk saya disepuk keras ish ha ya walah kata dia apa-apaan kamu ini hei hujan kalau kata kita gitu saya kaget walah kenapa sampai di